Pagi, silakan Pak. n a k sore. Selamat p a g e m b a n g u n a n jalan ini kan t u ya. t u kemana mungkin memberi k a n konversasi. Sebagai contoh di tempat saya di dekat rumah saya itu ada pembangunan jalan layang untuk di dekat k a m a u n semanan. Itu jalan ketua ruang kerjanya masih lebar kiri kanan itu tapi kerjanya terampangan j a y a konstruksi kontraktornya itu nggak melihat Tidak、uh, ada tanggung jawab sosialnya lah Setiap hari ya, Berapa bulan ini kita k e n a n g Padahal kalau direncanakan dengan benar Orang PU itu mau Menggunakan akalnya Itu tidak pernah terjadi Karena ruang kerjanya gede Tapi kalau di jalan atas hari itu kan Mungkin ruang kerjanya tidak ada Tapi jangan h a r a p l a h Untuk PU memberikan Kompensasi segala macam Terima kasih ya Terima kasih Pak Haris Selanjutnya Pak Diri silahkan Pak Maaf Pak Dennis, volume radionya dikecilkan Halo? Ya, silahkan Pak Dennis Baik, Pak i Ya, baik Selamat sore Pak Burhan, silahkan Pak Selamat sore Ya, Pak Burhan silahkan Kalau menurut saya ya pengusahanya bisa mengugat g ya Mengugat g ke pengadilan setempat, ke Departemen p u itu Jadi masalah dikabulkan atau tidak tergantung apa n Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya yang di situ saya akan m e n g u n g g a n sementara,、sekian. terima kasih ya. Terima kasih Pak Burhan, Pak Dion, silakan. Pak、uh, Menurut saya pemerintah harus memberikan kompensasi, soalnya、uh, bisnis saya di situ terganggu sangat-sangat terganggu. Gara-gara parkir, jadi bisnis saya jadi nggak maju di situ. g a cukup terima kasih. Ya terima kasih. Ya, Pak Arion, silakan. Ya, selamat siang Pak. Ya Pak a r y o silakan. Oh ya,、uh, saya pikir kalau terlalu berharap sama pemerintah yang ini repot Pak mungkin n gak g terlalu ditanggapin kita menuntut kemanapun paling ya yang kalah kita juga nanti malah dicari-cari kesalahan yang lain jadi saya sekian aja Pak Terima kasih.、Ya. cuma ingin berkomentar saya setuju kalau、uh, pemerintah memberikan konversasi uh, tentang k、uh, e r u g i a n para pengusaha yang uh, uh, tempatnya terkena digunakan untuk pembangunan flyover ya、mm -hmm. dan、eh, tapi juga、eh, para pengusaha juga harus menyadari ini bahwa ini untuk kepentingan orang banyak, jadi、eh, perut pengorbanan mereka t u h dan pemerintah juga harus mengetahui itu, mereka juga harus memberikan、eh, deadline yang benar-benar ketat kepada、eh, pembangun property flyover itu, kapan jadwal yang Kapan selesainya flyover itu、hmm. harus jelas tidak boleh mulur, karena itu akan merugikan. Dan juga selama pembangunan itu memang harus pemerintah memberikan kompensasi kerugian. Dan itu harus d i m i t i n g k a n kepada para pengusaha sekitarnya. Itu a j a terima kasih. o k terima kasih juga Pak untuk Pak d i n o g r a h a Selamat malam Pak h a r k o Ya, malam. s i l a k a n pemerintah yang mau ngasih dirugi kelihatannya nggak mungkin tuh mungkin untuk mikirin subsidi minyak aja yang makin lama makin tinggi juga kelihatannya tinggal masalah waktu aja negara kita tuh g a k ada uang untuk bersubsidi alias bangkrut i terima kasih terima kasih untuk anda pak Argo dan